Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Pertama sekali mari kita bersyukur Bahawa hari ini Allah SWT Masih memberikan kemudahan Untuk kita, untuk saya dan untuk uh, Antum semua Dalam mengikuti perkuliahan di Pondok Media ini Terkhusus mata kuliah Bahasa Arab yang akan saya ampuh Dan insya Allah pada kesempatan pertemuan kali ini Kita akan masuk ke materi lanjutan yaitu materi yang kedua Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang materi yang kedua ini, pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala dalam melakukan pembelajaran ini, karena bagaimanapun uh, tujuan pembelajaran ini adalah lillahi ta'ala, apalagi Mempelajari bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita kemukakan di pertemuan pertama kemarin Bahwa mempelajari bahasa Arab ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali Karena bagaimanapun sumber dari ajaran agama kita Yaitu agama Islam adalah bersumber dari bahasa Arab Sehingga kita harus mengetahui bahasa Arab itu dan nanti pada akhirnya kita bisa mengajarkan dan memahami apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya mengajarkan kepada orang-orang uh, yang ada di sekeliling kita. Eh uh, untuk materi yang kedua kali ini kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Uh, namun sebelumnya saya akan uh, berikan muqaddimah dulu Untuk buku panduan yang akan kita pergunakan insya Allah uh, Jadi dalam proses pembelajaran bahasa Arab kita di pondok media ini Kita akan menggunakan kitab silsilatu ta'lim al-lughah al-arabiyyah uh, Silsilah ta'lim uh, pembelajaran bahasa Arab Dan buku ini adalah merupakan buku yang dipergunakan di uh, lembaga ilmu pengetahuan dan Islam uh, Islam dan Arab di Jakarta atau Lipia Jakarta Untuk semester kali ini kita akan menggunakan buku yang diberi uh, judul At-Taabir At-Taabir itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah mengungkapkan ya, Atau pengungkapan Nanti kita akan banyak Mengungkapkan kata-kata Dalam bahasa Arab Sehingga ini akan melatih kita Untuk bisa terbiasa Dalam pengucapan bahasa Arab Jadi ini adalah merupakan e, Buku panduan kita Yang insya Allah akan kita coba Pelajari Dari e, halaman Perhalaman Sampai nanti kita bisa menyelesaikan buku ini Insya Allah Ta'ala Nah langsung saja kita akan masuk ke materi ini ada di halaman 16 Untuk antum yang sudah punya buku ini Alhamdulillah mungkin bisa dilihat bukunya Kita akan masuk di halaman 16 Tema yang kita angkat adalah Ijra'atu As-Safar Ijra'at As-Safar Ijra'at As-Safar ini artinya adalah prosedur Uh, perjalanan. Ijrā'at itu artinya prosedur, as-safar itu artinya adalah perjalanan. Nah, jadi dalam kitab silsilah ini, terkhusus di kitab takbir ini ada beberapa hal yang akan disampaikan ya. Yang pertama, kita nanti akan diarahkan untuk membaca satu uh, buah uh, cerita baik itu percakapan atau mungkin cerita yang Uh, ada di dalam buku ini Kemudian nanti Ada beberapa kata-kata baru ya kosakata baru Yang terdapat di dalam uh, percakapan ataupun uh, Karangan yang ada di dalam buku ini Nah kemudian nanti kita juga akan uh, Mengetahui uh, tentang At-Taraqib An-Nahwiyah uh, Was-Sarfiyyah Yaitu susunan dalam ilmu Nahu dan Sorabnya Kemudian Nanti kita juga akan Uh, uh, eh men Menerjemahkan ya Menerjemahkan uh, Percakapan yang ada di dalam buku ini Untuk tema Pelajaran pertama kita kali ini adalah Ijro'atu As-Safar ya, Yaitu Prosedur Perjalanan Kita masuk ke Al-Kalimat Al-Jadidah Al-Kalimat itu artinya adalah kata-kata Nah ini beda antara Kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat Dalam bahasa Indonesia Apabila kita mendengarkan kata-kalimat dalam bahasa Arab, maka itu artinya adalah kata. Adapun kalimat dalam bahasa Arab itu adalah jumlah. Nah kalau di bahasa Indonesia, kalimat itu adalah e, susunan beberapa kata. Sementara kata itu adalah kata-kata e, yang kita keluarkan. ya Itu bedanya. Kalau kita mengatakan al-kalimat, maka ini bukan maknanya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya adalah kata-kata. Al jadidah artinya adalah baru ya, berarti al kalimat al jadidah adalah kata-kata baru atau kosakata baru. Nah, di sini ada beberapa kosakata baru yang bisa kita lihat ya di materi yang sudah saya sampaikan, di materi yang sudah saya bagikan. E, yang pertama adalah tadhkiratun Nah, tazkiratun ini artinya adalah tiket ya Untuk yang belum tahu terjemahannya silahkan dicatat ya dicatat Tazkiratun artinya adalah tiket Kemudian Jawa Zussafar Ini artinya adalah paspor Kemudian Usbu'un itu artinya adalah pekan atau minggu To'iratun artinya adalah pesawat Nah ini semuanya harus dihafalkan ya Karena Dalam kita ingin mahir berbahasa Arab bukan hanya cukup mempelajari e, gramatikalnya saja atau ilmu nahu dan sorabnya saja Tapi harus juga dibarengi dengan e, menghafalkan sebanyak mungkin kosakata yang terdapat di dalam bahasa Arab sama dengan kita berbahasa Indonesia walaupun kita tidak e, menggunakan gramatikalnya secara benar akan tetapi ketika kita menghafalkan kosakata yang terdapat di dalam bahasa Indonesia maka kita akan dengan mudah merangkai kata-kata itu sehingga bisa dipahami sehingga kosakata-kosakata -kosa seperti ini saya harapkan untuk dihafalkan ya. dihafalkan untuk yang belum menghafalnya Kita lanjut, hajazayah jizu, ini artinya adalah memesan, kemudian safarun, artinya perjalanan, tasallamayatasallamu, ini artinya adalah mengambil atau menerima, ya kemudian istikharajun, ini mengeluarkan atau mengambil, ya sama artinya, kemudian akmalayukmilu, ini artinya melengkapi, ikmalun, ini masdarnya, artinya juga sama, melengkapi. Ijro'atun Ini adalah prosedur Kemudian ta'širatun Ini adalah visa Khurujun ini artinya keluar Duhulun artinya masuk Istilamun artinya penyerahan Tadhakirun Ini adalah uh, tiket ya. Antuma Artinya adalah kamu berdua Antum artinya adalah Kamu sekalian Laki-laki Antunna kamu sekalian perempuan Huma, kamu berdua laki-laki atau perempuan Kemudian hum, kamu sekalian laki-laki Hunna, kamu sekalian perempuan Istakhroja artinya mengeluarkan ya e, Kemudian yastakhriju ini sama Ini adalah bentuk dari fi'il mutari Dari istakhroja Kemudian al-an artinya adalah sekarang Ta'limun artinya adalah pembelajaran kemudian la artinya tidak. Ya kemudian di sini ada at-tarakib an-nahwiyyah was-sharfiyyah. Itu adalah susunan e, ilmu nahwu dan sarafnya ya. Nah, jadi di sini ada e, dhamir, kemudian ada fiil mudhari' eh kemudian eh mohon maaf fiil madhi ya. E, nanti akan kita pelajari di sini ada contohnya antuma tasaal la Tuma ini ada fi'il ya tasa lama ya ketika ada dhomir atau kata ganti antuma, maka di belakang tasa itu ditambah e, tuma menjadi antuma tasa lama ya antuma tasa la tumatadaza kiro asafar as kemudian naam tasa tuha Nah, ini kalau misalnya Tasallam tuha Itu berarti domirnya adalah domir ana Atau saya Mahmudun lam yatasallam at ya Mahmud ini domirnya Hua atau dia laki-laki Lam yatasallam Tasallama yatasallamu Lam yatasallam at-tadhakir Kemudian naam hajastulahu Ini eh, juga domirnya Adalah ana ya Kalau ana berarti hajastu Nanti di bawah ada latihan yang akan kita berikan ya Sehingga bisa memudahkan kawan-kawan eh, semua Untuk bisa mempraktekkan eh, bagaimana eh, cara penggunaan domir-domir eh, ini ke dalam eh, fi'il madhi maupun fi'il eh, mudhari' Nah kita lanjut ke percakapan Ini ada percakapan antara Mahmud dengan Rashid Ya Ini ada percakapan antara Mahmud dengan Rashid. E, judulnya masih sama tentang ijraat as safar, tentang prosedur prosedur dalam perjalanan. Mahmud mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rashid menjawab wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mafhum ya artinya. Kemudian Mahmud mengatakan mata tusafiru ilal mamlakatil arabiyatis Mata itu artinya adalah kapan safiru itu artinya adalah melakukan perjalanan antasafiru Hai kemudian lah ke alma melakah kerajaan al-arabiyah as Su Arab Saudi berarti kapan kamu melakukan perjalanan ke Arab Saudi kerajaan Arab Saudi kemudian Rashid menjawab fil usbu alqadim Insyaallah fi itu pada al-usbu itu artinya adalah pekan al-qadim yang akan datang Ya, fil usbu' al-qadim berarti di pekan yang akan datang insyaallah. Kemudian Mahmud mengatakan wa kaifatu dan bagaimana kamu melakukan perjalanan. Kemudian Rashid menjawab bi dengan meng, e, dengan menggunakan pesawat terbang ya. At-taira artinya adalah pesawat. Ba'da setelah ikmali Melengkapi ka pi prosedur perjalanan. Mahmud hal hajasta? E, hal artinya adalah apakah apakah hajasta kamu sudah memesan? Ya. E ini maksudnya apakah kamu sudah memesan atau apakah kamu sudah e apa namanya? E melakukan persiapan ya, persiapan baik itu tiket kemudian paspor, visa dan lain sebagainya. Kemudian Rashid menjawab ya, tidak. Lam atasalam at-tadzkirah, ya. Lam atasalam at-tadzkirah. Ini si Rashid mengatakan lam atasalam at-tadzkirah. Aku belum menerima uh, at-tadzkirah tiket, ya wa anta dan kamu kemudian Mahmud menjawab na'am iya tasallamtuha saya sudah menerimanya ha ini kembali kepada tadzkirah karena tadzkirah ini bentuknya adalah muannas maka dhamir penggantinya adalah ha tapi apabila nanti e, kata sebelumnya adalah e, muzakkar maka domir penggantinya adalah hu wastakhrajtu jawaza as dan aku sudah mengambil Uh, jawaza asafar as Jawa asafar as ini adalah paspor yeah. Kemudian Rasid uh, mengatakan saat Habul Ana listilahmiha aku akan pergi saat habu aku akan pergi sekarang Alan listilamiha untuk mengambilnya Kemudian Mahmud mengatakan amaana dan Adapun saya pasa ukmilu, Uh, saya akan melengkapi ijraati prosedur taksyiratid dukhul wal khuruj ya taksyiratid dukhul wal khuruj ini sama dengan visa ya visa masuk dan juga keluar. Baik itu percakapan antara Rashid dengan Mahmud yang membicarakan tentang ijraat as safar. Jadi setidaknya itulah beberapa prosedur yang harus kita E, lakukan ketika kita akan Melakukan sebuah perjalanan Nah kemudian Ini ada latihan Ya latihan Saya harapkan kawan-kawan semuanya Untuk mendengarkan dan juga Mengulang apa yang saya sampaikan ya Ini ada istami Waradid istami ini artinya Dengarkan waradid artinya ulangi Ana tasallamtu tadhakir as safar. Kalau dhamirnya ana maka menjadi tasallamtu. Ya kalau misalnya ada fiil uh, madhi nanti kita dapatkan dakhala misalnya dakhala ya dakhulu menjadi dakhaltu. Ana tasallamtu tadhakir as safar. Nahnu tasallamna tadhakir as safar. Anta tasallamta tadhakir as safar. Anti tasallamti tadhakir as safar. Kemudian antuma tasalam ma tadhakira as-safar. Antum tasallamtum tadhakira as-safar. Ini harus dihafal ya. Tambahan uh, tambahan dalam dhamir ini. Nanti jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar, insyaallah nanti kita akan jawab. Kemudian antunna tasallamtunna tadhakira as-safar. Huwa tasallama tadhakira as-safar. Hiya tasallamat. Nah kalau hiya ini Ada tambahan di belakangnya adalah huruf ta uh, yang berbaris mati ya. Hiya tasallamat tadhakir as-safar. Kemudian hum tasallamu tadhakir as Ini adalah uh, dhamir domir pengganti dari Beberapa uh, domir yang uh, selalu dipergunakan dalam bahasa Arab Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma Kemudian hum dan juga hudna uh, Baik ini materi kita hari ini uh, Yang bisa saya sampaikan Intinya adalah bahwa untuk materi dan pelajaran pertama kali ini Pelajaran kita adalah Menghafalkan beberapa kosakata baru Tentang Ijroat As-Safar Atau tentang prosedur perjalanan Kemudian yang kedua adalah Kita latihan untuk uh, Mempelajari Bagaimana penggunaan Domir dalam uh, Fi'il Maldi ya. Uh, Dalam Fi'il Maldi Baik sekali lagi saya sampaikan Jika ada yang kurang jelas silahkan Ditanyakan di kolom komentar Nanti insyaallah kita akan diskusi sama-sama Jadi diskusinya mohon tidak satu arah dari saya saja Tapi kawan-kawan yang lain juga bisa menambahkan Agar ilmu yang dimiliki bisa saling kita bagi Sila saling kita share Sehingga bisa lebih bermanfaat insyaAllah Demikian Subhanallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh